بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم نبينا وحبيبنا ومولانا محمدين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخواني في الله Alhamdulillah Rabbil Alamin Pada malam hari ini Kita bisa melanjutkan kembali Kajian kita, kajian rutin setiap hari Kamis Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua <tuh> Ada beberapa hal penting Yang berkaitan dengan wudhu Yang jarang Kadang-kadang ya, kan Bahwasannya Merupakan sunnah dari Rasulullah SAW Karena Kadang-kadang kita Sudah menganggap Sunnah itu Apa ya <guluh> Boleh dilakukan Kalau tidak Ya, mengamalkan juga, juga tidak mengapa, akhirnya banyak diantara kita yang mengabaikannya. Apa sebenarnya sunnah itu? Sunnah itu ya adalah bersiwak. Siwak ini, ikhwanil filah, rahimahni wa rahimakumullah, ya. Atau kita buat kalau isim alat menjadi miswak Sesuatu untuk bersiwak, ya itu adalah pohon arak, ya dari pohon arak yang di dari daerah Hijaz ya yang mana itu memang dulu senantiasa digunakan untuk membersihkan gigi oleh para sahabat, demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini Semakin teknologinya canggih, orang tidak memakai lagi apa siwak, pakai pasta gigi. Ini sunnah siwak bersiwak ini Seakan-akan sudah hilang. Bukan ana, antum juga semuanya kita ya ana juga. Subhanallah. Padahal ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Menganggap kayaknya Apa ya Bukan jijik Seakan-akan Ketinggalan ya. Padahal itu sunnah Yang berlaku Sampai hari kiamat ya. Mana kita Sekarang ini di Farmasi, di apotek itu Dulu saya lihat di depan kasir itu siwak bergantungan. Tapi sekarang Allah Allahu musta'an. Ya, alhamdulillah sekarang dipermudah kita untuk berangkat umrah. Antum bisa berangkat umrah kapan saja. Bisa bawa mobil. Alhamdulillah rabbil alamin. Antum bisa bawa miswak dari Madinah, siwak semau kita alhamdulillah rabbil alamin. Maka ini masuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا fatuba lil ghuraba yani masuk pada ya masuk pada Sunnah yang ditinggalkan yang sekarang nih dianggap jiji mungkin jiji atau mungkin ketinggalan zaman oleh sebagian manusia maka ini mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita semua untuk mengambil atau beli miswak, beli siwak, karena itu sunnah rasulullah saw. Ada satu riwayat rasulullah saw ketika mau meninggal dunia, khaniqillah, ketika mau meninggal dunia minta kepada aisyah radhiyallahu taala anha untuk di ya diambilkan miswak, siwak kemudian di ini yang ininya tuh apa ujungnya itu untuk dipakai untuk bersiwak oleh Nabi kita yang mulia saw. Ketika beliau hendak meninggal dunia. nah ini jadi kita ini di akhir zaman ini apa? secara tidak angkut sebenarnya kita itu sudah mulai Meninggalkan sunnah Rasulullah SAW ya. Padahal Manfaatnya besar ya, Nabi SAW Di dalam hadis yang sahih ya, Yang diriwatkan Al-Imam al Al-Bukhari Dalam sahihnya As-siwaku Mat-haratun lil-fani Mardatun lil-rab ya. Siwak Itu membersihkan Mulut Ya, dan mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, siwak itu membersihkan mulut. Dan mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini maknanya sebenarnya subhanallah. Luar biasa ini kandungannya. Ya, membersihkan mulut. Ini diteliti oleh uh, ini ya diteliti oleh para ulama bahwasannya siwak miswak yang dari kayu arok itu itu betul-betul bisa menguatkan gusi betul-betul membersihkan gigi ya karena ini datangnya dari Allah subhanahu wa taala wahyu dari Allah subhanahu wa taala ya saya pernah sempat lihat wallahu a'lam kesahihannya Semoga Allah Swt menjaga Raja Salman Habibullah Taala ya ketika dia jalan-jalan kemana-mana yang dibawa apa kayak pen gitu apa ternyata siwak ya ini sekarang mungkin kalau di Madinah kita sering lihat orang ya pakai miswak di Madinah atau di Makkah banyak orang jualan di depan pintu banyak orang jualan di sini dulu tahun mungkin 10 tahun atau 16 tahun yang lalu. Kalau ana ingat 16 tahun. Enggak nah, nyangka juga di Qatar sudah 16 tahun, Ikhwan. Ya. 16 tahun yang lalu kalau di farmasi itu, di apotek itu, di depan tuh minyak wangi atau di kedai-kedai kecil gitu, minyak wangi sama apa? miswak. Minyak wangi sama miswak. Nah, sekarang. Ya. Semoga Allah Swt menjaga kita semuanya. Ini sunnah yang pertama, membersihkan mulut. Orang yang uh, ini memakai miswak ini bau mulutnya benar beda, Benar beda. Ya, subhanallah, bau mulutnya bersih, bau mulutnya apa, wangi. Ya, subhanallah, karena ini wahyu dari Allah Subhanahuwataala. Yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lebih penting di sini, Ikhwani Fila, Rahimahni wa Rahimakumullah, marzatulirab mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, siapa yang pengen dapat ridhonya Allah? Gak ada yang gak pengen dapat ridhonya Allah. Ketika kita menyebut nama siapa? sahabat ridwanullahi alaihi majmaen mereka maka kita apa Abu Hurairah contohnya kemudian kita apa bilang radhiyallahu anhu semoga Allah meridhai ya, Bayangkan. bayangin itu luar biasa ya bahkan kita dianjurkan kita itu berdoa setiap pagi dan siang mengucapkan apa raditu billahi robba wa bil islami diina wa bi muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Nabiya Rasulullah ya, betul Aku rida kepada Allah Islam sebagai agamaku Dan rida Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebagai Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Nabiku ya. Kalau dia rida kepada Allah subhanahu wa ya rida Aku rida kepada Allah Maka Allah akan meridainya kalau Allah meridainya, Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Nah ini mungkin, wallahu a'lam kita enggak tahu. Mungkin karena kita itu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu bersiwat, mungkin kita diampuni dosa-dosa kita dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin itu penyebab kita dimasukkan ke dalam syurga Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi. La tahtiranna minal ma'rufi syai'ah Jangan engkau remehkan Ibadah walaik itu Kecil Tapi ini walaupun kecil Ini berat Amalkan sunnah ini berat Amalkan sunnah ini Yang satu ini berat Ayo kita ikhwanifillah Kita amalkan Oke. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya Ini mengganti Apa namanya Pasta gigi itu mengganti miswak. Iya betul, ya kita ingin. Tapi apakah antum mau sholat, ya mau berbudu itu langsung pakai sikat gigi. Bahkan kalau terlalu banyak selalu pakai pasta gigi itu juga membahayakan kesehatan. Pasta gigi aja kita pakai yang banyak itu tidak bagus, justru merusak. Ya. Ada takarannya, ya. Tapi kalau miswat antum mau pakai terus setiap saat gitu ya. Masyaallah. Itu tetap akan ya memperbaiki kesehatan gigi kita dan insyaallah taala ya yang itu yang kita inginkan yaitu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan mengomentari hadis yang mulia ini wawasannya Bersiwak itu memiliki dua faedah. Faedah duniawi dan faedah ukhrawi. Ya. Faedah duniawi apa? Faedah duniawi mulutnya. Faedah ukhrawi mendapatkan, ya, mendapatkan rida Allah Subhanahu wa Ya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Baik, berikutnya, akhwan fillah rahimani Bersiwak itu kapan saja Waktu-waktu bersiwak itu Ketika berwudhu Sesuai dengan hadis Rasulullah S.A.W Ayo kita amalkan lah ya Ini ada ilmunya berarti kita tinggal mengamalkan Ayo siapa yang mau berangkat umroh titip ya Ini ini ya Belikan siwak Karena siwak yang kalau ini Di Madinah itu Siwak yang masih basah tuh Masya Allah Ya titip nah, Belikan miswak Gitu ya Nabi saw. tidak ada masalah, tidak apa-apa, fiyarin, tenang aja, tidak apa-apa. Ya, Nabi saw. bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan, ya, Imam Malik, ya, di dalam muwatta dan Imam Ahmad di dalam musnadnya bahsanya Nabi saw. bersabda laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salat kalau seandainya ya kalau seandainya tidak memberatkan umatku ini Saya aku akan perintahkan bersiwak ketika hendak melakukan salat ya ini yang kedua nih yang tadi anatan sebutkan ketika mau berwudu ya Kerja hendak berwudu atau hendak melakukan solat. Ya, sabar Rasulullah kalau tidak memberatkan umatku ini sahaja sunnahnya. Kalau tidak memberatkan umatku ini saya aku akan perintahkan di bersiwak ketika hendak solat. Ya, atau ini di sini juga hendak berwudu. Contohnya laulah an ashshukhala ummati la amartuhum bersiwakimahakulibudu. Kalau seandainya itu tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak ketika mereka hendak melakukan wudhu. Ini yang terpenting adalah mengamalkan. Coba kita ini ya, kita amalkan hadis ini karena ini apa ya? Ini sunnah yang luar biasa. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka. Ini kan berarti Saking faedahnya itu besar Manfaatnya besar Ketika kita membaca fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Datang Semakin banyak bacaannya Semakin mendekat malaikat itu Nah kalau mendekat mulutnya Sedangkan <gulihan> mulutnya Bau uh, Bau busuk kalau kita ngomongnya bau apa ya? Ya bau busuk. Ya. Bau busuk. Nah, ini gimana malaikat malah menjauh. Ya. Ya kan ini disunnahkan. Nah, ini lihat kita, kita ini. Ayo kita amalkan. Ya, jangan cuma baca hadisnya aja, kita amalkan. Coba besok ayo. Beli miswak, beli siwak itu di kalau ada di farmasi atau di mana, ada siwak dah. Ambil. Kita amalkan dimana-mana mau sholat mau wudhu kita pakai ini, ya. Dan itu sebenarnya kalau selalu dipakai, Wah masya Allah bersih, mana-mana baunya ini. Cuali, ya, abis makan jengkol atau makan apa namanya Petai Wah itu betul-betul memang harus hati-hati terus, -hati ya. harus sikat gigi betul-betul ini ya, bersihkan. Kemudian ketika hendak membaca Al-Quran, ya, Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menjelaskan kepada Ali bin Abi Thalib, kami diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak. Ali bin Abi Talib, dia perintah ala Rasulullah SAW. Ya. Beliau bersabda, Innal abda, Iza qama yusalli atahu al malaku, Faqama khalfahu yastamihul qur'ana, Wa yadnu, Fala yazalu yastamihul yadnu, Hatta yadhafahu ala fih, Fala yakara'u ayatan, Illa kanat fi jaufil malak. Sesungguhnya seorang hamba ketika sedang salat, Maka malaikat akan mendatanginya. Faqama khalfahu yastamihul qur'an. Kemudian dia berdiri di belakangnya untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wajidnu dan mendekat, semakin mendekat. Falayazalu yastamiu wajidnu hadayyabu afahu alafihi. Malaikat itu terus mendekat-mendekat mendekat sampai mulutnya itu dekat dengan mulutnya orang yang membaca Al-Qur'an. Saking senengnya membaca, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, malaikat itu. Ya fala yaqra'u ayatan illa kana fi jawfil malak ya tidaklah ada seorang hamba yang membaca satu ayat melainkan masuk malaikat itu ke dalam rongga manusia saking ininya jadi orang mukmin kalau melihat dengarkan Al-Qur'an apa wa idza tuliyat alaihi Ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu kalau sudah membaca, dengerni orang membaca Al-Qur'an langsung tambah imannya. Ya, tambah imannya, Keimannya semakin kuat. Malaikat mendengarkan Al-Qur'an langsung dia semakin tenggelam. Ah kita baca Al-Qur'an seakan-akan kayak baca apa? La nasallu sallallahu alafia. Ya. Itu saking khusyuknya membaca Al-Quran Saking khusyuknya ketika ya Saking khusyuknya ketika mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran ya. Kemudian berikutnya Kapan bersiwak? Bersiwak Ini kan subhanallah ya Masuk masjid kita hubungan dengan Allah Mau berhubungan dengan Allah SWT Mungkin juga nanti hubungan dengan manusia Ada faedahnya Sekarang ini ketika memasuki rumah ketika hendak memasuki rumah Disunahkan apa bersiwak memakai siwak dari migdam bin syuraih dari ayahnya radhiyallahu taala anhu dia berkata aku bertanya kepada aisyah radhiyallahu taala bi ayyi syai'in kana yabda'u nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakala baitahu kalat miswak ya seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala ya dulu Rasulullah sallallahu ketika memasuki rumah ya anda memasuki rumah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu kemudian Rasulullah sallallahu kemudian Aisyah menjawab biswak Beliau sallallahu alaihi wasallam mengawalnya dengan bersiwak ya betul masuk ke rumah bau terus ini ya Alhamdulillah ada orang masuk ngerokok ini, aduh masuk ke rumah bukan malah bau harum bau rokok. Ya alhamdulillah alhamdulillah ya kita tidak ditakdirkan ngerokok. Bayangin kalau orang tunggurokok istrinya setiap hari berarti kayak apa tersiksa. Ya seharusnya ke dalam rumah baunya harum sudah bersih ya bersiwak, bersiwak tapi ke rumah langsung bau-bau yang tidak sedap. Ya. Wallahul musta'an. Makanya ayo kita budayakan bersiwak karena itu sunnah yang hampir punah, bukan hampir punah. Ana mungkin wallahu a'lam di akhir sekarang ini mungkin yang memakai siwak itu sedikit sekali. Benar, sedikit sekali yang memakai siwak. Oke, kita ayo kita apa namanya kita budayakan memakai siva dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika bangun tidur untuk sholat malam mungkin ini nggak apa-apalah pakai ini pakai sikat gigi bangun tidur. Tapi ternyata Alhamdulillah kalau kita pakai ini. ...makai gini juga. Malah lebih gampang. Anda coba deh. Makai miswak ...itu sampai kesalahan-kesalahan ini... ...sedikit-sedikit kena semuanya. Itu yang saya rasakan ya. Itu kalau ingin kadang-kadang ditambahin... ...apa namanya? Ditambahin pasta gigi enggak apa-apa? Ya. Walaupun sebenarnya itu... ...sudah Masya Allah... ...yang miswak yang basah itu sudah bagus sekali. Ya, Sudah bagus sekali itu udah cukup itu sebenarnya, ya. makanya uh, ini, ayo kita budidaya, ya, kita budayakan, budidayakan, ya, kita budayakan sekarang ini untuk bersiwak. Nah, ada teman yang berangkat umroh, coba contohnya ada berangkat teman yang berangkat umroh, kita titip nanti di madinah belikan miswak miswak yang basah, Benar tuh luar biasa dan rasanya enak sekali, masya allah, ya tepat. Kemudian ini seperti halnya hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu ya berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida qoma li tahajjat yashrusu siwak." Dulu Rasulullah sallallahu kata Hudzaifah ketika dia itu bangun untuk melaksanakan beliau sallallahu alaihi wasallam menggosok mulutnya ya, menggosok mulutnya dengan siwak. Kemudian Kapan itu bersebab? Ketika sudah bau mulut kita sudah mulai kerasa, ya kita bisa aja ini ya kerasalah ini bau mulut. Ya. Kadang-kadang Allah akbar, Allah mesti Ada orang benar-benar kelihatan dari giginya ini kelihatan bahwasanya itu nggak pernah dibersihkan. Ada yang sampai berkarat di depan ini ya Allah Nasehatullah Salam Afiq. Ah. Kelihatan banget bahwasanya itu tidak dia itu tidak membersihkan mulutnya itu kan gak layak orang Muslim seperti itu karena Islam itu sangat mengajarkan kebersihan sangat mengajarkan bersihan ya, Islam luar biasa ya. selalu mengajarkan kebersihan kemudian saya Islam tuh mau mau sangat perhatian terhadap uh, apa namanya ibadahnya mau sholat berwudu Membaca Al-Quran sunahkan berwudu, ya. Belum lagi disunahkan bersiwak ya Allah. Gak ada istilah. Ini yang mengajarkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian yang termasuk ini ya, ketika berwudu hal-hal yang berkaitan dengan wudu yaitu hemat dan tidak boros ketika memakai air menggunakan air. Selain bersiwak, tidak boros. Karena Rasulullah s.a.w ketika ini budu itu satu mud ya. Kalau mandi itu lima mud satu sok, ya. satu sok, lima mud Satu sok berarti empat mud satu mud ukurannya sepertiga liter, jadi sedikit sekali, ya sedikit sekali. Beliau Rasulullah SAW, berarti ini satu dua, empat kali ini, ya empat kali ini satu mud ya. Kalau satu sak berarti lima mud satu sak mandinya Rasulullah SAW berarti berarti berapa? Dua puluh ini pakai mandi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking apanya hematnya terhadap air. Nah, sekarang nih dipencet semua. Wuh, banyak yang jatuh, yang uh, yang terbuang. Itu jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu sedikit aja saya kecil. Ketika ini pindah ke anggota tubuh kaki atau ketika atau ketika mau usap rambut, dimatikan dulu kerannya, jangan dibiarkan cres. sering melihat kayak gitu itu tidak diperbolehkan karena itu jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ada di dalam kita perhatikan, yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallam ketika membasuh anggota wudhu ini yang terakhir ya, membasuh anggota wudhu ada beberapa hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembasuh anggota wudhu berapa sekali sekali? Boleh dua kali ada hadis Rasulullah Sallam, tiga kali ada hadis Rasulullah Sallam, tiga kali tiga kali bukan tiga kali itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri bukan ya tiga kali kanan sebagaimana hadis Rasulullah, kemudian tiga kali kiri, kiri seperti itu kecuali sunnahnya mengusap ketika mengusap rambut dan telinga ya ketika mengusap rambut dan telinga sunnahnya apa sekali karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau empat kali bagaimana hukumnya ada yang tahu kalau 4 kali? Ya udah, sekarang 4 kali lebih bagus saya. Berarti 5 kali aja sekalian. Apa hukumnya? Makruh. 4 kali makruh. Atau 5 kali makruh. Kenapa? Karena di sana ada hadis ya, larangan melakukan tersebut, hal tersebut. Ya. Jadi justru 1 kali boleh, 2 kali boleh, atau tiga kali. Seperti itu. Dan tidak boleh berlebihan, ya. Berlebihan me, apa namanya? Menggunakan air. Makanya dalam hadis yang sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'majah, ya. Hadzal wudu. "Faman zada ala hadza faqad asa'a wa ta'adda wa zalama." Inilah wudhunya Rasulullah SAW. Jadi satu kali, dua kali, tiga kali. Kalau orang itu lebih tiga kali fakot asa, dia telah berlaku tidak baik, melakukan keburukan, fakot asa, watadawwalam dan melanggar batas dan melakukan kezaliman. Ini kadang-kadang ini wah lebih banyak nggak apa lebih banyak. Nah itu justru makanya pentingnya ilmu seperti itu. Maka kata ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Ssalam Barangsiapa hak dari bodoh, fman zada ala hada, fakat asa wa ta'adwa al-zalim. Demikianlah bodoh. Ya kalau seandainya dia melakukannya lebih dari itu, maka dia telah berbuat buruk, berbuat keburukan, dan telah berbuat zalim. Dan ingat Rasulullah muduh berapa? Satu mut Satu umut aja Makanya antum kalau Butuh satu gelas Cukup gak? Cukup Jadi pas antum ke ini Umroh Besok nih kalau antum umroh insyaallah Sekarang mudah lah umroh Untum gak umroh gimana nih Rugi lah gak umroh nih Dimudahkan sekarang Mudah sekali umroh insyaallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya minimal ya kalau mau dua kali tiga kali nggak ada masalah satu tahun ya karena dari umroh satu ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa sudah di sini gimana kita nggak semangat berangkat umroh ya itu jadi kalau antum umroh besok ketika antum di masjidil haram antum di lantai sekarang ini agak susah agak seperti dulu loh sekarang semakin banyak orang datang Zaman dulu kita 2007, 2008, terus muka, Allah, gampang di bawah tuh, gampang sekali. Sekarang saking luasnya, antum mau turun aja waktu, jadi di cukup, Insya Allah Taala untuk berwudu. Satu kelas tuh, tuh pakai berkumur sedikit saja, kemudian mengusap muka, tangan, kali sekali aja, kaki selesai dah. Jadi nggak perlu turun berwudunya, gampang kan? Ya. Kalau ummahat ya enggak susah kalau ummahat ya. Jadi kalau ikhwan insyaallah taala gampang. Kan tuh mau di lantai yang atas tuh paling atas sendiri salat subuh biar santai. Maka di ya wudunya gampang seperti itu. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak wudu ya. setiap saat berwudu ya, itu sunnahnya Rasulullah Sallam ya. kemudian yang terakhir ya. orang yang sudah wudu tapi ragu-ragu. Ya, ragu-ragu sudah wudu atau belum. Maka itu ya di lihat dari yang lebih yakin mana, sudah wudu atau belum. Ya. Makanya kaidahnya idza wajada ahadukum fi battihi syai'an fa'syka 'alaihi Akhirnya jamin hushayon amla amla, فلا يخرجان من المسجد حتى اسمع الصوتان أو يجداريهان. Ya, kalau seseorang itu seakan-akan di dalam perutnya itu sesuatu, ya, ini mules gimana itu? Kata Rasul Salam, ini sudah batal atau belum gitu? Seorang le bingung dia sudah batal atau belum? Maka kata Rasul Salam janganlah dia keluar dari masjid sampai dia itu mendengarkan suara atau mencium baunya. Karena syaitan kadang-kadang Dibuat kita itu ragu-ragu Was-was ya, Itu dari syaitan Maka kaedahnya adalah betul-betul Al-yakinu la yazulu bisya Yakinnya mana? Tenang Jadi oh yakin saya sudah Saya anggap enggak belum batal Sudah selesai Akbar. Ya, Al-yakinu la yazulu bisya Orang yang sudah yakin Maka keraguan raguan itu tidak bisa Merusak dari Keyakinannya diambil dari yakinnya kalau udah yakin ya sudah, gitu ya karena pernah saya itu sholat, ya, sholat di masjid di Jawa ya orangnya itu selalu ragu-ragu jadi Allah akbar, gitu ya. ...karena doa itu harus... ...mukhtarinan bifi'lihi... ...wamahalluha qalbi. Jadi harus bareng dengan pekerjaan. Jadi dia pas... ...Allah... ...ya saya ingat itu. Allahuakbar. Tiga kali seperti ini... ...diulang lagi. Kita ingin ikutin ulang lagi. Nah, ini entah sekarang... ...masih diada atau tidak. Seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Ternyata ikhwan filah yang lucu ya sudah tiga kali kan itu batal menurut keyakinan mereka ragu-ragu tiga kali wah ini batal harus wudhu lagi jadi dia wudhu kita nunggu lagi nunggu lagi ini kita yang bukan kita yang bukan ini apa namanya kita tidak syak kita tidak ragu-ragu tapi dia wudhu lagi kita tunggu lagi Ya salat. Allahu akbar. Sudah tiga kali wudu lagi ternyata. Dah bubar makmumnya udah. Ya. Hafizahullah semoga Allah memberi petunjuk beliau, ya. Wallahu alhamdulillah sudah meninggal atau masih hidup? Waktu itu saya masih kelas 5 SD. Itu di pondok pesantren juga di ada pondok pesantrennya, Dia beliau kiai. Ya, jadi kalau Karena kadang-kadang menghormatin muridnya menghormatin, ya muridnya itu menghormatin beliau ditunggu lagi, sampai berkali-kali. Kadang tidak langsung dia, kadang-kadang langsung, ya. Tapi kebanyakan apa? Yaitu ragu-ragu seperti itu. Nah ini kadang-kadang berlebihan. Jadi muqtarinan bivalehi wa mahalu hafil qalbi barengi amalannya itu dibarengin dan tempatnya tuh di dalam hati. Jadi begini, Allah, wahyu belum bareng. Ternyata belum bareng dengan Allahu Akbar Ulangi lagi. Dan itu nanti, ya, itu Allah alam kitabnya apa ya? Kalau sudah tiga kali, ya, kalau sudah tiga kali, itu berarti batal wuduhnya. Dia harus wudu lagi. Itu keyakinannya. Allah mesti'an, ya. Inilah pentingnya ilmu, sehingga kalau kita memiliki ilmu kita tidak harus seperti ini. Ya, harus ragu-ragu seperti ini akhirnya wal iyad jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al yaqinu la yazulu bi syak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Baik. -ragu. Kita akhiri insyaallah taala kajian. Jadi tentang wudu sudah selesai. Dan insyaallah taala besok hari Kamis yang datang pembahasan kita itu tentang mulai sholat pembahasan kita insyaallah taala. Baik, ta ta sebelum kita tutup yakni billahi rahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada